Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada mahasiswa kuliahnya di Bandung, ngekos, lalu dia pulang ke Cirebon, berencana hanya dua hari atau tiga hari, di Cirebonnya adalah rumah orang tuanya, rumahnya dia. Itu apakah boleh mengkosor dan menyamak sholat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah seorang anak yang lagi kuliah di Bandung, di sana dia mukim di rumahnya namanya Mustautin. Bandung adalah tempat mukim. Tapi ru di rumah bapaknya adalah rumah aslinya. Maka lebih kuat rumah aslinya. Kalau dia pulang ke rumah, maka dia seperti bapaknya. Tidak boleh menjama. Kan saya cuma tiga hari bah di sini. Iya ini rumah ente nak. Memang ente sudah saya usir dari rumah. Ende ini rumah ente asli ya di sini, Bandung ente nyinep. Mukim. Tapi sebaliknya. Kalau saya ke pondok saya atau anak-anak-anak Cirebon yang kuliah di Bandung pas lagi liburan biasanya ke, ke Bandung hanya ngambil ijazah saja atau mau apa namanya? Wisuda ya kan? Cuman dua hari. Niatnya berapa hari di hari? Boleh menjamak di sana malahan. Karena apa? Selagi ke tempat tersebut Niatnya tidak lebih dari 4 hari Dia seperti orang musafir Niat di dalam hatinya loh Itu kan tempat saya tinggal dulu Tempatmu tinggal tapi bukan tempatmu sesungguhnya Kamu mukim Baik ya Jadi kalau pulang ke rumahnya sendiri Tidak boleh Mengkosor enak kosor. Salah paham Kan saya tidak kurang dari rumah saya di Bandung, di Bandung. Berbeda kalau sudah punya rumah tangga di Bandung Anaknya anaknya di Bandung, keluarganya di Bandung, maka dia sebagai imam, maka kalau ke rumah ibunya menjadi mukim dia, menjadi ya, apa? musafir. Jadi kalau kita, misalnya, anda sudah punya rumah, orang Bandung berumah tangga, eh, orang Cirebon berumah tangga di Bandung, ada ya, ada orang Bandung datang. Lalu kalau lagi ke Cirebon bukan rumahnya, sampai di Cirebon ini kalau dua hari ya. Berapa hari di sini? Dua hari bukan rumahnya dia. Rumah ibu dan rumah saudaranya. Dia bilang melakukan jamaat dan mekasor. Karena apa? Bukan rumahnya. Kecuali niatnya lebih dari? Dari empat hari. Karena bukan rumahnya. Karena dia sudah punya. Dia sudah jadi imam di rumahnya. Dia punya keluarga. Maka sudah terpisah dari keluarga. Keluarga yang lain. Itu saja insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang